No Ali! Si ha de quedar gran! No, no, no. Si ningú te patat i sona. Salatem pa dal avantjar i lua. Disini ara, don no ve activitats, don ara, hola mi survival. Disini Ayo kita kerja let's go kerja kerja Ayo kita kerja oh. Disini bukan anak-anak malas tempatnya Pintanya. banyak kelompok urusan lagunya judulnya ABU anjing babi ular sebandel bandelnya kita gue tahu deh Slankers pasti enggak bukannya anak-anak alim pasti anak-anak yang Anak-anak yang rada-rada nakal, gak apa-apa, wajar, cowok nakal wajar, cowok bandel, standar, biasa, tapi jangan kurang ajar sama Mboe. Slankers pengen cita-cita jadi apa, kalau lo kurang ajar sama Mboe, gak jadi apa-apa loh. Buat cowok-cowok yang yang ada pacarnya sekarang nih Buat cowok-cowok yang bawa pacar hari ini Tolong kalau berantem jangan pakai tangan berantemnya sama pacarnya Berantem mulut aja kayak ayam Lagu ini buat Buat cowok-cowok yang suka mukul ceweknya Yang suka kurang ajar sama ibunya Ini lagunya buat kalian